جمال وجودي بذكر الاله وتظ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anza as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah و اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم القيامه رضينا بالله رببا وبمحمد نبيا وبالاسلام دينا mudahkanlah shiroh li sadri amri wa hal min lisani yafqahu qawli sehat teman-teman semuanya alhamdulillah kapan insyaallah akad maksudnya boleh saya tanya dulu siapa yang baru nikah Siapa yang baru mau nikah? Baru mau? Wah banyak di belakang ternyata Di depan gak ada yang mau? Siapa yang udah lama pengen nikah? <laughs> Kalau nikah tuh jangan kepengen ya Langsung datang aja, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Kayak Julai, Julai Bip, pantang menyerah. Kita hari ini bahas apa? Jangan salah fokus. Fokusnya tuh kalau di kamera yang otomatis tuh adalah wajah ya. Jadi kan ada tuh kalau kita foto langsung nyari wah wajah. Kalau orangnya geser, fokusnya ge geser Jadi dia gak pernah gagal gak Mungkin dia fokus ke wajah tiba-tiba ngambil sepatu gitu Sepatunya pink misalnya Gak mungkin kan Artinya hari ini kita bahas tentang fokus dalam e, mencari cinta Fokus dalam mencari cinta Salah fokusnya Salah fokus dalam mencari cinta itu Mungkin maksudnya adalah Kalau kita Mencari cinta itu mungkin buat Mencari kesenangan dunia saja Coba kita belajar mencari cinta itu untuk Ngedapatin akhirat Menurut saya itu lebih true love lebih Endless love Kenapa? Karena cinta yang paling endless itu adalah Cinta yang dibawa sampai ke Akhirat Jadi cinta Di dunia dan di akhirat Tapi sebelum kita menemukan cinta-cinta Apapun dalam hidup kita Coba kita belajar Ngedapetin cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang pemilik segala cinta Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menitipkan rasa cinta di dalam hati semua hambanya untuk orang yang dia cintai Kalau Allah cinta sama kita Allah akan titipkan rasa cinta kepada semua makhluk agar mencintai kita tapi kalau Allah tidak cinta kepada seseorang, Allah cabut rasa cinta dari semua makhluk. Sehingga tidak ada yang mencintai kita, kecuali karena hawa nafsu. Jadi kalau kita ingin ngedapetin cinta sejati, cintailah dulu. Dan raih pula cinta pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu SWT. Jadi hari ini kita akan coba bahas tentang... Jangan salah fokus Dalam mencari cinta Oke okay. Saya akan angkat kisah Cinta Nabi Musa AS. Ada di surat apa teman-teman Kisah cinta Nabi Musa Nabi Musa pernah jatuh cinta Pernah Kepada istrinya Tahu gak cerita Nabi Musa Ketika Pertama ketemu sama pasangannya sama istrinya. Pernah baca kisah itu? Coba buka surat Al-Kosos surat 28. Itu kisah cinta Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Kosos surat Al-Kosos surat 28 ayat 22. Coba buka aplikasi al qurannya nya Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 22. Saya akan baca dari ayat 22 sampai ayat 28. Surat Al-Qasas, ayat 22 sampai 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجهت القادم E a Ketika Musa menghadap ke arah negeri Madian Ia berdoa Semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar Lalu saat ia sampai di sebuah sumber air di negeri Madian itu Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternaknya Dan ia melihat di belakang orang banyak itu dua perempuan yang sedang menambat ternak mereka Musa bertanya Apa yang kalian butuhkan? Kedua perempuan itu menjawab Kami tidak dapat memberi minuman ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak mereka sedangkan ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usianya Lalu Musa menolong mereka dengan memberi minuman ternak itu Kemudian dia kembali ke tempat teduh lalu berdoa Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku sangat membutuhkan suatu kebaikan Yang turun darimu kepadaku Tidak lama kemudian Datanglah kepada Musa salah seorang dari dua perempuan tadi Berjalan dalam keadaan malu-malu Ia berkata Sesungguhnya ayahku memanggil engkau agar ia memberikan hadiah terhadap kebaikanmu dengan memberi minuman ternak kami tadi. Maka tatkala Musa bertemu dengan ayah perempuan itu dan menceritakan kepadanya cerita tentang dirinya. Laki-laki itu berkata, janganlah kamu khawatir, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu atau Fir'aun. Lalu salah seorang dari kedua perempuan itu berkata Wahai ayahku Ambillah ia sebagai pekerja kepada kita Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya Berkatalah laki-laki itu Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku dengan dasar bahwa kamu bekerja kepadaku selama delapan tahun Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah satu kebaikan darimu Maka aku tidak hendak memberati kamu Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik Musa berkata Baiklah itulah perjanjian antara aku dengan engkau yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan Saudakullahu alim Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kisah Salah satu penggalan kisah dari Kisah Nabi Musa yang sangat panjang di dalam Al-Quran Nanti kita bisa melihat bagaimana Nabi Musa tetap fokus kepada cita-citanya, tetap fokus kepada keinginannya, tetap fokus kepada himmah, azam. Apa yang selama ini dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun adegan hidupnya berubah-ubah. Karena manusia itu menjalani hidup dengan adegan yang kadang-kadang kita tidak menduga. Saya merasa bahwa hidup saya itu penuh dengan kejutan dari Allah Saya orang Aceh asli Anak dari orang tua yang mungkin bukan orang kaya Tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan saya kuliah di Mesir Lalu pulang dari Mesir saya tinggal di Bandung Sampai hari ini banyak adegan dalam hidup kita itu Banyak hal yang kita gak pernah menduga Adegan hidup bisa berubah tetapi azam harus tetap ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga adegan-adegan yang kita alami, apakah itu adegan sekolah, belajar, adegan menikah, adegan bekerja, adegan berteman, semua adegan dalam hidup kita itu harusnya menjadi sebuah potensi kekuatan dan penyemangat buat kita mendapatkan apa yang sudah terazam dalam hati kita. Gak boleh cita-cita kita itu berubah gara-gara adegan berubah. Gak boleh harapan kita itu berubah gara-gara situasi berubah. Harusnya harapan kita itu kepada Allah Subhanahu Wataala tidak berubah sama sekali walaupun hidup kita terus dinamis berubah-ubah sesuai dengan kondisi, tetapi harapannya tetap sama. Kayak ibarat tadi orang pengen nikah, sudah aja fokus nikah. Kalau dia bekerja Niatnya bekerja supaya bisa Mempersiapkan mahar yang layak Buat calon kekasih Apa mahar yang layak Minimal mah Satu miliar Satu villa ya, Mobil Alphard Setuju yang di belakang Kalau gak sampai segitu pun minimal Satu motor Rumah kontrakan Sama pendapatan Yang cukup Untuk kita berdua Yang saya sebut dengan cukup Kadang-kadang cukup itu lebih baik Daripada lebih loh Benar gak? Cukup lebih baik daripada lebih Kalau kita lebih Kita akan beli piring dua Gelas dua Tempat tidur dua Gak seru kan? Justru karena cukup, kita beli piring satu, makan sepiring berdua. Gelas satu, minum segelas berdua. Jadi enggak ada cerita gelas papa, gelas mama. Yang ada adalah gelas kita. Kan suka ada tuh di rumah-rumah gelas papa, gelas mama kan ya. Beli di supermarket, ditulis, jelas itu. Ini punya siapa, ini punya siapa, udah di tag masing-masing. Kalau mama salah ngambil gelas, gelas papa dipakai sama mama, nanti diminta tukar. "Ma, itu gelasnya papa." "Oh ya, maaf Pak, salah balik." Akhirnya mamanya minum kopi, papanya minum teh misalnya, kebalikan. Harusnya gelas itu satu berdua, berdua. Tolong yang mau nikah ya, di rumah siapkan hanya satu gelas. Sisanya dikotakin aja, kalau ada tamu baru dikeluarin. Yang kita pakai sehari-hari. Hanya satu gelas. Itu cinta yang nyunah. Karena Nabi minum hanya dari gelas yang bekas diminum oleh Aisyah. Kecuali kalau aku agak-agak susah ya. Kalau misalnya gelas. Nabi itu Aisyah minum. Setelah selesai Aisyah minum. Nabi akan lihat mana bekas bibirnya Aisyah. Maka Nabi persis akan minum dari bekas bibirnya Aisyah. Masih mikir mau nikah Kerja untuk mempersiapkan e, Mahar yang layak Nafkah yang cukup Sekolah untuk belajar bagaimana Menjadi suami atau istri yang soleh-solehah Jadi apapun adegannya Dia jadikan sebagai potensi Semangat dan kebaikan Untuk dia raih apa yang dia harapkan Itulah Musa alaihissalam. Dia punya sebuah azam dia punya sebuah cita-cita Ingin membebaskan Bani Israel Dari perbudakannya Fir'aun Ingin melakukan revolusi Di negeri Mesir Ingin mengajarkan kepada Bani Israel La ilaha illallah Ingin mengajarkan kepada Bani Israel Agama Yahudi Sehingga adegan dia menikah pun Dia mencari seorang perempuan Yang bisa mendukung dakwahnya Jadi dia bukan mencari seorang perempuan yang hanya dia senangi saja. Bukan mencari seorang calon istri yang hanya ngeklik doang atau di hatinya, tapi dia mencari calon istri selain ngeklik di hatinya calon istri ini juga bisa melengkapi dia, menyempurnakan dia dan menolong dia dalam segala urusan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fokus. Jadi salah satu yang ditanya itu adalah Mungkin diantara CV yang perlu e, diketahui, siap enggak kalau ternyata suaminya ini aktivis dakwah? Siap enggak kalau suaminya ini misalnya harus aktif berdakwah, kadang-kadang berkorban dengan harta keluarga untuk kepentingan dakwah? Seperti Rasulullah SAW berdakwah didukung oleh Khadijah. Sungguh kalau tidak ada Khadijah, kayaknya dakwah Nabi itu juga bakalan banyak sekali masalah. Untung Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendukung pertama buat Rasulullah justru yang berasal dari rumahnya sendiri, kekasih sejatinya Rasulullah yaitu Khadijah. Sehingga ketika Nabi berdakwah, yang, yang, men apa, yang mendukung dakwahnya Nabi itu justru Khadijah. Bayangin kalau Nabi berda'wah, justru yang memusuhi dakwah Nabi adalah istrinya sendiri tuh berat banget kayak Nabi Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang paling berat. Makanya kalau kita tadi baca di dalam surat Al-Qasas kisah dakwah, kisah cintanya Nabi Musa alaihi salam dimulai dari kalimat yang ada di ayat 22 Rabbi, diani sawah Semoga Tuhanku akan membimbingku ke jalan yang lurus Artinya Nabi Musa itu berserah diri kepada Allah Ya Allah kalau engkau pertemukan saya kepada seorang calon istri saya Pertemukanlah dengan seorang perempuan yang membuat saya tetap di jalanmu Kalau engkau memberi saya pekerjaan dan rezeki Berilah saya pekerjaan yang membuat saya tetap di jalanmu kalau engkau memberikan saya teman dan sahabat, berikanlah saya sahabat dan teman yang membuat saya tetap di jalanmu. Intinya sawah asbil, ihdin asyrollal mustaqim. Itu fokusnya Nabi Musa. Tak pengen gara-gara cinta akhirnya keluar dari sawah gara asbil, gara-gara perasaan akhirnya keluar dari syrollal mustaqim. Ini fokusnya Nabi Musa. Cinta anugerah dari Allah, tapi jangan sampai anugerah itu menjauhkan kita justru dari pemberinya. Ini fokus Nabi Musa. Asa Robi Ayah Diani Sawah Sabil. Jadi kalau saya nanti ketemu keluarga baru, mudah-mudahan keluarga itu keluarga yang bisa membantu saya untuk terus berada di Sawah As Sabil. Kalau saya ketemu calon suami, mudah-mudahan suami itu yang membimbing saya. Wajal na lelmutaki na imamah membimbing saya tetap di sawah as sabil di jalan yang Allah ridhoi. Ini fokus. Dan kalau kita fokus di sawah as sabil, tak usah khawatir. Allah punya banyak rencana baik untuk kita. Wayamkurun, wayamkurullah. Wallahu khairul makirin. Siapapun boleh punya rencana untuk menghalangi kita, tapi Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Udah ikutin aja sawah s-sabil Fokus di jalan yang lurus Sawa itu bahasa lainnya istiwa Atau dalam bahasa Arab kadang-kadang orang Arab suka nyebut dengan istilah khatul istiwa Terus jadi bahasa Indonesia katul istiwa Itu bahasa Arab Katul istiwa itu dari kalimat khatul istiwa khat artinya garis, istiwa artinya lurus, garis lurus. Ka tulis karena kita enggak bisa bilang kha jadinya ka. Khadijah jadinya Kadi Khadijah. Sama kayak misalnya orang Sunda enggak bisa bilang ain jadinya e. Ketika Nabi SAW manggil Aisyah, panggilan Aisyah siapa? Aish Sampai di Sunda jadinya Aisy. Itu bahasa Arab, Aish jadinya Aisy. E Jadi Aisy itu aslinya Aisyah. Aisyah. Tetaplah di sowa as-sabil, tetaplah di jalan Allah yang lurus, enggak usah berbelok. Enggak usah keluar dari garis itu. Kalau udah terlanjur keluar, buru-buru balik. Karena Allah cuma memberikan jaminan, kebaikan Bagi orang yang tetap berada di sawah As-Sabil Kalau dia keluar dari situ Allah sudah tidak menjamin apapun Kalau kita pengen hidup kita dijamin sama Allah Tidak bakalan kecewa Dikasih banyak kejutan, surprise yang luar biasa Gampang sebetulnya caranya Tetaplah di sawah As-Sabil Tidak usah melenceng Kalau kita sudah tetap di sawah As-Sabil Tunggu aja, Terus berjalan di setiap beberapa Nanti kita akan temukan Allah menyediakan surprise buat kita Sebagaimana Allah sediakan untuk Musa alaihissalam Musa berjalan dari Mesir Ke Yordania Yordania waktu itu masih Dinamai dengan istilah Madian Sekarang jadi Yordania Jalan ke Madian, ke Yordania Dan Musa tidak punya bekal Sama sekali Musa pelarian dari Mesir Gara-gara tidak -gara sengaja dorong orang mati kan jadi ceritanya di Mesir, ada laki-laki Bani Israel bertengkar dengan laki-laki uh, Kipti. Kipti itu Egyptian, orang asli Mesir. Ber, uh, waktu itu yang salah orang Kipti, sombong dan menghina laki-laki Bani Israel, mencurangi dia. Akhirnya protes nih, ribut. Datang Musa, tanya, ada apa ini? Diceritakan masalahnya, akhirnya Musa mengingatkan laki-laki Kipti dengan cara... Mendorong, kamu jangan gitu, eh mati Cuma digituin doang gitu, bayangin Musa Ini jawara Mesir ya, Musa Kalau di kita mungkin ada jawara Depok, jawara Bekasi, jawara Betawi kan ya Ternyata jawaranya para nabi itu salah satunya Mu, Musa Itu jawara nabi banget loh Terkenal lah, Musa secara fisik, fisiknya paling gagah six pack Pokoknya fisik Musa itu paling ideal aja Sampai Bani Israel cemburu sama fisik Musa Saking cemburunya Bani Israel kepada fisik Musa Akhirnya mereka ngejelek-jelekin Musa Eh tahu gak kenapa Musa selalu pakai bajunya e, apa tertutup Gak pernah pakai misalnya e, baju yang ketat Atau cuma pakai celana doang biar nunjukin badannya bagus Tahu gak kenapa? Kenapa kata Bani Israel? Karena dia itu punya penyakit kulit di fitnah Nabi Musa oleh Bani Israel, saking Nabi Musa tertutup. Akhirnya Allah membebaskan Nabi Musa dari fitnah itu, suatu saat Nabi Musa lagi mandi di sebuah oasis. Dia naruh bajunya di atas batu, dia hanya mandi pakai celana dan itu bukan aurat bagi laki-laki. Karena badannya bukan aurat, perut bukan aurat. Dia mandi nih. Begitu selesai mandi, mau ngambil baju ternyata batunya sudah pindah. Nabi Musa ambil kayak semacam galah gitu Dia tarik bajunya pakai galah Pas dia mau narik bajunya pakai galah Batunya lari Membawa kabur Bajumu Musa itu disebutin di akhir surat Al-Hazab loh Ini bukan dongeng Kisah Al-Quran Walaupun kisahnya pendek Tapi ditafsirkan oleh hadis Nabi Batunya lari tuh Bawa kabur Bajunya Nabi Musa sehingga Nabi Musa ngejar-ngejar batu itu sambil mengatakan hajar saubih hajar saubih hajar. Batu saya dibawa, eh, baju saya dibawa lari batu, kan susah kan, baju batu, baju batu. Nabi Musa ngejar-ngejar bajunya dibawa lari sama batu. Kemana ba batu itu lari bawa baju Nabi Musa? Ke tempat-tempat orang Bani Israel ngumpul. Cari mana skate park? Dia ke skate park skateparknya Bani Israel jadi anak-anak Bani Israel lagi main skate gitu batu lari wah dijadikan obstacle gitu wah nge-trick gitu ya nge-trick di atas batu jadi apa kickflip apa segala macam gitu nge-tricknya di atas batu dikejar-kejar sama Musa kirain sama Bani Israel Musa juga lagi parkur gitu ngejar-ngejar batu wah Musa parkur ternyata Musa itu jago parkur badannya bagus kan lewat tempat skatepark Lewat lagi nanti tempat anak-anak main futsal Musa lari, ternyata Musa Pelari hebat Maraton gitu, semua tempat-tempat ngumpul Anak-anak muda Bani Israel tuh batu nyamperin gitu Ada tempat futsal, tempat skatepark kafe. Ada orang Bani Israel lagi ngopi-ngopi gitu Lagi ngobrol gak jelas gitu kan Lewat batu sub, namun Musa ngejar di belakang Wih, Musa badannya bagus Semua orang pada nge-posting hashtag Musa Keren Viral aja Jadi viral Bahwa Musa itu ternyata badannya keren mbak, Keren banget Dimana-mana di repost Jadilah selebgram Followersnya nambah Followers apa? Bani Israel yang kagum kepada Musa Ini bahasa saya analogikan dengan kekitaan ya Ini hanya analogi analog. Udah gitu Batu itu ternyata berhenti Di tengah pasar Bani Israel Berhenti di tengah pasar udah lari jauh akhirnya berhenti Musa datang ngambil baju langsung dipakai karena malu walaupun bukan aurat Musa itu menjaga diri gak mau mentang-mentang badannya bagus tunjukin ke cewek-cewek nanti cewek oh, selfie minta. Musa itu seorang nabi terjaga dia gak mau kayak gitu kita belum juga six pack baru two pack lah ya udah pamer posting shrek. Ya, langsung posting udah gitu edit dikit boleh jadi three pack Musa udah six pack, masih ngejaga biar orang-orang tidak jadi fit, fitnah pakai bajunya. Habis pakai baju karena marah sama batu, akhirnya dipukul tuh batu sama Musa. Sampai batu itu retak, bayangin. Batu gede loh. Ada yang pernah pukul batu retak? Batu bata kali ya. Batu beneran nih, retak. Dan tangan Musa biasa-biasa aja, itu kekuatan Musa. Makanya dorong orang dikit mati. Mungkin kalau sekarang Musa itu kayak... MMA lah ya Mixed Martial Art gitu Jadi bisa semua jenis bela diri Nah artinya Musa alaihissalam lari dari Mesir Gara-gara habis dorong orang Terus dia mati Gak sengaja kata Musa ini bukan salah saya Salah setan Kan disebutin di ayatnya Masih di surat Al-Khashos atau di surat Toha Ini bukan salah saya salah se Setan bukan saya yang bunuh Setan yang bunuh dia Jadi teman-teman satu-satunya suuzon yang berpahala itu adalah suuzon sama setan. Itu berpahala banget. Satu-satunya husnuzon yang berdosa adalah husnuzon sama setan. Eh jangan salahin -salah setan, kasihan. Masa dikambing hitamin? Enggak, setan emang harus disalahin. Jadi kalau ada apa-apa nih, gara-gara setan nih. Misalnya, aduh, Allah subillah, meneh syaitan rajim gitu kan. Bahasa apa, bahasa zikirnya gara-gara setan apa? Kalau bahasa sehari-hari nih setan nih kerjanya nih. Kalau bahasa zikirnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak masalah. Eh, jangan sembarangan nuduh setan buat jahat atau makar. Buktikan dulu gitu kan ya? Enggak. Setan memang boleh disuuzonin, satu-satunya makhluk yang boleh. Lari dari Mesir. Enggak punya makanan, enggak punya bekal, enggak punya duit, pokoknya jalan dari Mesir ke Madyan Jalan kaki itu gak punya bekal apa-apa Bayangin Sehingga Musa berhari-hari hanya minum air Gak makan apapun Air karena gratis Begitu hujan dia minum Ada genangan air kayak oasis gitu dia minum Kalau makanan dia gak mau Kenapa? Karena setiap dia menemukan Kebun kurma Dia tidak menemukan pemiliknya Sehingga dia tidak berani makan satu butir kurma pun Yang bukan miliknya Musa alaihissalam Tetap di jalan Allah Jangan melencek Jangan bikin Allah kecewa Jangan sampai kita e, Ngelakuin sesuatu Yang Allah itu gak rito Makan, minum, ikhtiar Ta'aruf Dan segala macam, pokoknya sawah as-sabil Kalau kita sawah as-sabil Gak usah khawatir, Allah yang jamin Musa lapar, gak ngambil Gak metik kurma sembarangan, tetap aja biarin lapar Sampai di Madian Dalam keadaan lapar banget hanya minum air putih selama beberapa hari, belum ma belum makan. Sampai di Madian, tiba-tiba Musa ngelihat di sebuah oasis yang rindang ada sekelompok orang penggembala lagi ngasih minum ternak-ternak mereka ontak. Dan yang disebut dengan gembala di zaman para nabi itu satu gembala bisa punya ratusan ekor ontak loh. Jadi bayangin kalau ada sepuluh ekor, sepuluh penggembala aja nih. Berarti lebih dari seribu ekor onta. Dan tahu gak berapa banyak onta kalau minum? Onta itu kalau minum hampir seperti gajah. Dan dia minum bukan karena haus. Dia minum itu karena menabung air. Dia nampung air di punuknya. Sehingga kalau dia melakukan perjalanan panjang, dia gak perlu minum dalam waktu seminggu pun gak masalah. Karena dia akan mengambil air dari punuknya yang disimpan. Jadi ada penyimpanan air di belakangnya. Kayak tangki air gitu. Kayak toren. Musa punya eh, apa, onta itu punya to, toren Yang disebut dengan punuk onta Jadi kalau dia minum bukan hanya karena haus Aduh haus banget nih minum Dah selesai pergi enggak haus banget minum Udah gitu eh kok masih minum Nampung dulu di toren Ditaruh di toren Bayangin satu ekor onta punya satu toren Ada seribu Berapa lama nunggu antriannya tuh Dah Waktu itu Musa ngeliat di antrian Paling belakang ada dua cewek Ceweknya soleha Malu-malu di belakang Megang onta Onta mereka gak terlalu banyak Mungkin sekitar 10 atau 15 gitu pegang Tapi paling belakang nungguin Sambil berdiri Apa Culang-culang uh, gitu nih Gimana nih Gimana nih gitu-gitu kan bingung kan cewek berdua Di antara banyak cowok-cowok Ini ciri-ciri Calon istri ideal tuh gitu Jadi kalau lihat cewek lagi culang-culang Nah ini calon saya nih. Kemana neng? lagi nunggu angkot. Angkot kemana? Angkot ke Bandung. Ke Bandung mah enggak ada angkot dari Depok gitu. Naik kereta atau naik travel. Oh iya. saya enggak enggak pernah ke Bandung. Ya udah saya temenin. Jangan gitu ya. Artinya ada ciri-ciri solehah yaitu orangnya bingung bingung karena malu bukan bingung karena enggak faham ya tapi bingung karena ma, malu nih gimana nih serba sering salah tingkahnya gara-gara ma, malu kalau ada cowok-cowok aduh gimana masuknya ya cowok pada duduk semua di depan masjid mau masuk ke masjid ada aja di teras banyak cowok dia bingung itu calon istri ideal banget tuh jadi kalau ngelihat cewek kebingungan berdoa kepada Allah ya Allah berikan saya seorang istri yang lagi kebingungan Cari yang bingung-bingung gitu teh, karena yang bingung itu pasti rasa malunya besar, kehormatannya luar biasa, menjaga diri. Kalau dia nggak menjaga diri, mungkin nggak akan terlalu kebingungan. Dia akan, serba. walaupun nggak semua yang berani, yang apa, cekatan itu berarti bukan orang soleha, bukan. Cuman salah satu cirinya itu adalah punya rasa istihya malu-malu. Jadi kalau ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, ngomongnya membelakangi gitu ya. Itu salah satu ciri-cirinya, pas ngeposting di Instagram, kita stalking gitu, kita tepoin Instagramnya, ternyata fotonya semuanya foto bunga-bunga, gak ada foto orangnya, ada kaktus, ada apa gitu, foto-foto bunga, kalau ada foto orangnya pun foto KTP, hitam putih pula, seperti kayak orang foto paspor ya, kalau pakai kacamata suruh buka kacamatanya, Terus disuruh deketin matanya Melotot lagi, melotot lagi Baru difoto, posting di instagram foto. Kalau gitu berarti Beda lagi nih karakternya Karakter yang istrinya Musa Malu-malu di belakang duduk aja berdua Nungguin, akhirnya Karena ngelihat ini perempuan kok ngantri Berdua, Musa semperin Datang Musa nanya Ma khot buku ma Segitu doang pertanyaannya, jadi jangan panjang-panjang Jangan nanya nomor handphone, jangan nanya akun Instagramnya apa, jangan basa-basi segala macam, jangan tiba-tiba pura-pura salah apa nomor e, telepon yang nyasar, nanya aja, ma khot bukuma, ada apa, kenapa kayak gini, kenapa di belakang, kenapa bahasa sederhananya adalah kenapa kalian berdiri saja di sini, ma khot bukuma, apa masalah kalian? Kedua perempuan ini terus bilang kami tuh pengen mi ngasih minum ternak kami. Tapi gak bisa soalnya laki-laki itu banyak yang ngerumunin air Dan kami gak enak kalau mau desak-desakan dengan mereka Sedangkan ayah kami sudah tua gak bisa memberikan minuman ternak Musa melihat perempuan ini butuh pertolongan Akhirnya Musa ngambil ternaknya Gak banyak ngomong Emang ternaknya namanya siapa? Salah tanya lagi kan ya? Basah-basinya lebay Salah Udah aja ambil ternaknya Kemudian dibawa oleh Musa diberi minum Bayangin Musa yang dalam keadaan capek banget, lapar, perjalanan jauh, masih sanggup memberi minum ternak. Dan dulu cara ngasih minum ternak, itu ngambil timba, timbanya tuh kayak ember, kalau di kita ember, kalau orang Arab nyebutnya timba. Dalun. Dalun itu ember besar, dia ambil, gak pakai tali, turun ke dalam sumur, sumurnya besar gitu, ngambil air, naik lagi ke atas, ngasih minum kepada onta. Turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Bayangin tuh, lumayan kan? Buat latihan uh, otot Musa turun, naik ke atas turun, naik ke atas, bawa minuman untuk ternak ada 10 ontak, bayangin minimal 10 ember dalam keadaan lapar lemas perjalanan jauh lelah, kurang tidur coba, kekuatan Musa dan itu di, langsung diketahui oleh cewek-cewek nanti, bilang dia itu orang yang kuat, luar biasa kasih minuman ternak, udah selesai itu dikasih lagi ke cewek-ceweknya, cewek-ceweknya pada pulang jazakallah khair, wa'iyakum pulang aja. Musa setelah mereka pulang nggak pura-pura apa gitu aduh e, di sini warung padang di mana ya nggak ada yang nanya gitu nggak minta kepada perempuan itu balasan apapun di sini warung padang di mana di sini apa KFC di mana atau apa gitu dia cuma menyerahkan ontah perempuan itu kemudian dia kembali ke tempat yang teduh sampai di tempat yang teduh dia berdoa lagi kepada Allah apa kata Musa kata Musa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya fakir. Fakir itu butuh banget. Ya Allah, saya butuh banget rezeki darimu. Saya lapar, ngomong ke Allah Subhanahu wa Saya lapar ya Allah, saya butuh kebaikan darimu karena saya sangat uh, kekurangan sekarang, fakir sekali. Dalam keadaan lagi lelah kayak gitu, Musa, kalau ada masalah apa-apa, Robbi. Coba bayangin. Ayat 22, Robbi. Ayat 24, Robbi. Ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya juga, Robbi. Ada masalah dikit, Robbi. Minta kepada Allah. Ketemu seseorang yang mungkin kayaknya ngeklik banget dan solehan nih. Atau soleh. Jangan ngomong ke dia dulu. Ngomong ke pemilik hatinya dulu. Robbi. Yang itu tuh. Nanti Allah Tiba-tiba ngeklik hatinya, udah jalan, balik lagi ke belakang. Ada apa kan? Enggak, gak manggil. Kayak tadi ada yang manggil perasaan. Cik. Ternyata yang manggil bukan suara, tapi hati, perasaannya yang manggil. Oh, ya ya, Kita kan gak mau malu-maluin cewek ya? Jadi ngomong kayak gitu tuh, kita, oh iya, saya tadi manggil. Uh, mau nanya, ini kalau mau misalnya masjid yang terdekat di mana ya. Nah, masjid kita sih, biasot ya, gitu ya. Masjid terdekat di mana? Oh masjid ya uh, saya pengen sholat jamaah saya nggak bisa sih kalau nggak sholat jamaah orangnya gimana gitu <laughs> mulai kan ya sholat jamaah oh ya ada di situ uh, di apa dekat balai kota oh iya ya di situ juga banyak warung kok Enggak saya mah hari ini puasa oh hari jumat gitu ya hari jumat puasa jadi soleh banget lah ya intinya Musa balik kepada Tempat teduh berdoa kepada Allah Jadi kalau ada masalah lapar doa Kesasar doa Bingung doa Apapun ilahi Rabbi, Itu sawah as sabi Kalau kita mau makan Satu buah korma Di sebuah kebun Mintanya kepada pemilik kebun Pak boleh saya minta satu butir korma Minta kepada dia tapi kalau kita lapar, minta kepada Allah, Allah itu pemilik alam semesta, bukan cuma satu kebun kurma, tetapi langit dan bumi milik Allah. Minta kepada pemiliknya, Robbi. Baru setelah itu ikhtiar kepada makhluk. Awalnya ikhtiar ke langit, baru kemudian ikhtiar di bumi. Jadi teman-teman pesan moral pertama adalah kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kalau kita pengen Allah kasih banyak kejutan. Kalau kita pengen hidup kita itu penuh dengan kebaikan. Pesan moral pertamanya adalah. Sawa as-sabil. Jangan keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah itu artinya syariat. Syariat itu dalam bahasa Arab artinya jalan. Jalan hidup. The way of life yaitu Islam. Jangan keluar dari jalan Allah. Tetap aja di situ, Pasti Allah kasih. Kalau pengen pas kita berjalan tiba-tiba ada kejutan dari langit, sawa astabil, tetap di situ jangan kecewain Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ngelihat kita nge-posting sesuatu yang Allah enggak suka. Bayangin kalau Allah udah unfollow, semua akan unfollow. Tiba-tiba akun kita jadi kosong, enggak ada followers. Apa arti Allah unfollow? Baro'atun min awal surat At-Taubah. Allah ber lepas tangan. Berlepas tangan bahasa sosmednya unfollow. Lebih parah lagi kalau Allah sudah ngeblok, khatamallahu ala qulubihi. Sudah unfollow, diblok pula. Jadi kita japri enggak masuk, contrengnya cuma satu, sudah diblok. Kita telpon dialihkan ke nomor yang lain. Kita DM enggak masuk juga. Artinya kita di diblok. Request enggak di enggak di apa uh, respon. Artinya, jangan sampai Allah ngelihat postingan kita yang keluar dari apa yang Allah uh, izinkan. Sehingga akhirnya Allah nanti unfollow kita, ngeblok kita, menjauh dari kita, berpaling dari kita. Siapa lagi yang bisa menolong kita setelah Allah? Ini pesan moral pertama tuh tetap sawah as-sabil. Apapun masalah kita. Dalam pekerjaan, gimana pun sulit, jangan sampai kita melanggar. Jangan sampai kita pakai jalan pintas. Jodoh juga gitu, gimana pun sulit, jangan pakai jalan pintas. Reski, jodoh, sekolah, belajar, keluarga, teman, apapun, sakit, sawah as-sabil. Nanti Allah akan nyadiain buat kita hal-hal yang kejutan. Pesan moral kedua, selama kita sawah as-sabil, terus minta sama Allah. Karena berdoa itu, walaupun belum dikabulkan, tetap dia ibadah. Doa itu ibadah teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang Eh jangan banyak-banyak doa Malu sama Allah Mending kita beramal aja Berarti dia gak paham Kalau doa itu dalam Islam Sama seperti orang sholat sunnah dua rakaat. Makin dia banyak berdoa Makin Allah sayang sama dia Beda dengan manusia Kalau kita banyak minta Dia jadi kewalahan Jadi malas, tebel gitu Ih eh, Minta minta aja nih orang Kalau dengan manusia Kita banyak minta Dia menjauh Kalau Allah kita banyak minta Allah mendekat Allah senang kepada hamba yang meminta Masalah sepele Garam kata Nabi Mintalah kepada Allah Walaupun cuma garam Jadi lagi masak Duh, tidak ada garam Ya Allah, garam Minta sama Allah Udah gitu baru beli di warung Minta dulu Kenapa minta kok beli di warung Karena bisa jadi Kalau kita hanya membeli garam di warung Lalu kita masak Kita tidak dapat pahala doa Sedangkan kalau kita berdoa dulu Baru beli garam Kita dapat garam Plus pahala doa Dan Allah kasih keberkahan Di dalam garam itu Siapa tahu pas lagi datang ke warung beli garam, yang nungguin warung si neng, bukan emaknya ya, mau beli garam, oh, kenapa masak kurang garam ya? Tadi minta sama Allah ya, udah sih gratis aja deh gitu, bisa. Atau bisa juga, udah besok-besok gak usah uh, masak sendiri, biasa saya masakin. Kau udah terasa? Tapi nggak mungkin juga kayak gitu. Artinya teman-teman. Minta sama Allah Ada masalah dikit Ya Allah Coba ini benar-benar jadi kayak habit kita ya Ya Allah itu jadi habit Ya Allah Ya Allah Dikit-dikit Ya Allah Dikit-dikit Ya Allah Dan Allah itu senang banget digituin Tidak repot sama sekali Walaupun Allah itu sibuk Tapi Allah tidak repot Kul huwa fi sya'n Fabi ayyi ala Irabbikum matukadziban Kul Setiap hari Allah itu sih sibuk. Arti sibuk, sibuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Sibuk mengurus hambanya. Emang Allah senang kok ngurus kita? Jadi kalau kita minta ke Allah itu Allah kayak ada apa hambaku senang gitu? Bayangin. Walaupun gak tepat tapi Allah lebih senang. Walaupun analogi ini gak tepat tapi kurang lebih bisa kita bayangin. Allah itu lebih senang kepada hambanya yang meminta kepadanya daripada seorang pelayan di sebuah restoran, di sebuah kafe yang ketika kita minta sesuatu dia tersenyum, dia ada apa pak langsung nyakat, langsung uh, apa dikirim ordernya. Allah lebih senang dari itu. Dan salah satu di antara nabi yang paling suka berdoa kepada Allah itu siapa, teman-teman? Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan Ibrahim itu, "Inna Ibrahim la'awwahun halim." Awahun. Awah itu bukan awah ya Awah, awah itu beda ya Kalau awah justru, enggak Kalau awah, mau Awahun artinya Da'a, suka berdoa Ibrahim itu ada masalah dikit Ya Rabbi, doa Makanya Allah banyak kasih kejutan buat Ibrahim Dengan istri pertamanya Sarah Dengan istri keduanya Hajar Dengan anak pertamanya Ismail Dengan anak keduanya Ishak, Dengan cucunya Ya'kub Dengan cicitnya Yusuf banyak Allah kasih kejutan buat Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim sawah as-sabil dan da'ah. Selalu berada di jalan Allah dan selalu minta sama Allah. Allah itu cemburu kalau kita minta kepada makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita nyebut nama makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita berterima kasih kepada makhluk duluan sebelum bersyukur kepada Allah. Allah itu cemburu. Dan Allah layak untuk cemburu. Sehingga kalau kita minta ke Allah duluan, Allah senang banget. Ya Allah. Saya lagi kayak gini sebutin, baru ikhtiar. Jadi sehari-hari itu jadikan habit kita itu daa, dikit-dikit Rabbi, Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku gitu. Sehingga Musa pas lagi perjalanan dari Mesir ke Madian, Rabbi, hasa ayyahdini sawa as-sabil. Beri saya jalan yang lurus. Pas sampai di Madian, Rabbi ini bima anzaltani min khairin faqir Ya Allah saya butuh sekali rezeki Saya sudah lapar Sudah berhari-hari enggak makan Tiba-tiba datanglah kejutan yang ditunggu-tunggu Musa Salah satu dari cewek Dua cewek tadi yang ngasih minuman ternak Datang lagi nih Datangnya gimana? disebut di ayat 25 Faja'at hu ihdahu ma tamshi <tangan> ala stihya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 Makin besar rasa malunya, makin besar mahkota yang dia pakai. Jadilah dia seorang putri. Makin besar jadilah dia seorang ratu. Mahkotanya perempuan yang solehah adalah istihya. Punya sifat malu-malu. Gak pakai Malu-malu aja. Malu-malu. Kemana-mana malu. Ah malu-malu. Itu mahkotanya perempuan. Walaupun bukan berarti ketika yang ada perempuan gak malu dia berani gitu.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 Sehingga kalau orang sudah tidak punya sifat malu, maka dia kehilangan harga diri dan kehormatan, dia akan melakukan apapun yang dia suka. Jadi malu, anugerah dari Allah untuk perempuan. Aisyah, pemalu. Saking pemalunya Aisyah, kalau lagi malu, wajahnya kemerah-merahan. Ping. Ping dalam bahasa Arab, humayroh. Ping itu, humai, humayroh. Aisyah itu kalau lagi malu, ping wajahnya.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 Artinya Aisyah tuh teringat masa-masa jikir dengan Rasul, sholat sunnah bareng dengan Rasul. Kan saya sering cerita tuh. Rasulullah kalau malam tahajud, beliau sholat tahajud sendiri dulu. Enggak ngebangunin Aisyah. Kenapa? Karena tahajud Nabi itu di atas standar manusia biasa. Kalau ngebangunin Aisyah, kasihan. Enggak akan kuat Aisyah. Ini sayangnya Nabi kepada Aisyah. Sampai dalam bab ibadah aja diringankan. selama tidak melanggar syariat. Nabi tidak mahu berhati Aisyah solat tahajud bareng dengan Nabi. Aisyah, tahajud yuk. Hayu kata Aisyah. Satu rakaat, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Siapa yang kuat? Tidak usah Aisyah, Abdullah Ibn Mas'ud aja. pernah jadi makmum dadakan di belakang Nabi. Itu hampir batal soatnya. Wah, Nabi lagi solat tahajud. Ngemakmumin, ah. Sudah aja, makmumin. Nabi baca. Alif Lam Mim Dalikal Kitabura Ra'i Bafi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 anni annas al-falak al-ikhlas dari ujung aja pokoknya tujuh juz, tujuh surat. Ini tujuh juz satu rakaat. Atau kadang-kadang kita tujuh rakaat satu surat yaitu al-ikhlas terus. Atau sholat pasti al-ikhlas. Walaupun kalau dia membaca al-ikhlas itu karena cinta kepada surat itu, dia akan masuk surga dengan surat al-ikhlas. Masalahnya kita benar enggak sih cinta ke al-ikhlas? Kan kita suka pakai hadis sahabat itu ya. Ada sahabat kalau nge pasti bacanya Al-Ikhlas itu kan? sabar aja bacanya Al-Ikhlas mulu. Sampai dilaporin ke Nabi, Ya Rasulullah dia itu kalau nge kurang variatif eh. Kurang variatif mana? Ayatnya monoton, Al-Ikhlas saja yang ganti-ganti. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu bacanya ke Al-Ikhlas saja yang lain? Ya Rasulullah, saya cinta dengan surat itu. Karena di surat itu disebutin sifat-sifat Allah. Nabi tersenyum mengatakan, kamu masuk surga karena apa yang kamu cintai? Pertanyaannya.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 tahajud witir tidur subuh jadi sebelum subuh beliau tidur dulu cuman tidur yang keduanya nabi bersandar biasanya kalau enggak bersandar di tiang di dinding bersandar kepada aisyah itu tahajud ala rasulullah enggak mungkin kita ngikutin sunnah ini kalau belum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 Uh, apa, ngaji berdua Store hafalan Suaminya hafal surah al-Ikhlas Store gitu ke istrinya Kan baru hijrah, al-Ikhlas dulu kan Al-Fatihah, -al, uh, al al-Ikhlas Nanti istrinya store Store-nya apa? surah al-Isro Ternyata istrinya ya yeah. Suaminya baru hi hijrah Jadi al-Ikhlas versus al-Isro Beda banget kan? Al-Ikhlas juga masih banyak salah Kulauan gak lewat-lewat gitu Atau kuliah ayuh hakafir Gak, khatam-khatam, muter Kan lah Abu Muttaqabudin aburum, terus saja di situ kan? Ini karena belajar baru belajar. Istrinya udah al Isra Maryam Toha Kosoh segala macam. Kenapa pengen nikah? Karena pengen bareng mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang di Musa cari. Akhirnya perempuan itu datang menemui uh, Musa sebagaimana Aisyah uh, apa, sangat pemalu tadi enggak enggak tuntas ceritanya next time insyaAllah Datanglah perempuan itu kepada Musa bilang ayah.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 Berwudu, salat sunnah dua rakan Yang sudah nikah, tidak perlu berwudu Tidak perlu salat sunnah pun Tetap dapat pahala salat sunnah Dengan cara apa? Pandangan suami kepada istrinya yang penuh kasih sayang Bagi dia adalah pahala ibadah Jadi cuma melihat doang ibadah Tersenyum ibadah Kecup di keningnya Bayangin, Nabi itu habis berwudu Mengecup Aisyah Bisakah kita melakukan itu kalau belum menikah? Ngecup apa? Habis wudu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 اللهم اوف لنا ذنوبنا ولي Kami tidak berdaya di hadapanMu, Ya Allah. Engkau yang Maha Tinggi, Engkau yang Maha Mulia, sedangkan kami rendah dan hina di hadapanMu, Ya Allah. Engkau Maha Baik, sedangkan kami banyak dosa, Ya Allah. Engkau yang Maha mencukupkan segala kebutuhan. Sedangkan kami kurang tanpamu dan butuh engkau, Ya Allah Engkau yang maha indah Engkau yang maha terpuji Engkau yang maha bijaksana Engkau yang maha tahu Sedangkan kami bodoh Tidak tahu apapun, Ya Allah Ilahana Ajarkan kami iman. Beri kami hidayah, Ya Allah. Jika engkau memberikan kepada kami dunia dan seisinya, tetapi engkau tidak memberikan iman, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Tetapi jika engkau beri kami iman, walaupun tidak engkau berikan dunia dan apapun juga selainnya, Pasti kami menjadi orang yang bahagia. Beri kami iman. Sebelum dunia, Ya Allah. Beri kami iman. Sebelum harta, Ya Allah. Beri kami iman. Sebelum cinta makhluk, Ya Allah. Beri kami iman. Sebelum keluarga, Ya Allah. Beri kami iman. Sebelum ilmu, Ya Allah. Beri kami iman. Sebelum segala sesuatu dalam urusan dunia, Ya Allah. Karena tanpa iman dunia hanyalah menjadi jalan kehancuran bagi kami tapi dengan iman dunia menjadi anugerah dan kebaikan untuk kami ilahana beri kami iman beri kami hidayah tetapkanlah iman di dalam hati kami sampai akhir hayat kami ya Allah ajarkan kami iman di dalam setiap majlis-majlis ilmu ya Allah ajarkan kami iman dalam setiap ruku dan sujud ibadah kami Ajarkan kami iman dalam setiap ketentuan takdirmu, Ya Allah Engkau lah yang maha bijaksana Ilmumu meliputi yang gaib dan yang syahadah Engkau yang sebaik-baik mengajarkan sesuatu kepada hambamu Ajarkan kami iman, Ya Allah Yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun setelah engkau, Ya Allah Ilahana Jadikanlah majelis kami ini Majlis yang menambah iman di dalam hati kami Bukan hanya menambah wawasan di dalam fikiran kami Yang setelah kami bubar dari majlis ini Kami kembali kepada tempat kami masing-masing Kami membawa pulang hadiah iman Iman bertambah setiap hari, Ya Allah Ilahana Ampuni dosa kami, Ya Allah Dosa-dosa di masa lalu kami, Ya Allah Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah Ampuni dosa kami, ya Allah Kalau dulu kami sering meninggalkan sholat kepada You Ya Allah Ampuni dosa kami, ya Allah Kalau dulu kami banyak berbuat maksiat dosa besar kepada You Ya Allah Ampuni dosa kami, ya Allah Kalau kami dulu durhaka kepada orang tua kami, ya Allah Ampuni dosa kami Janganlah engkau biarkan kami kembali kepadamu Dengan membawa dosa-dosa besar ya Allah Beri kami husnul khatimah Dimana ketika kami kembali kepadamu Kami datang dengan amal ibadah Dan engkau rido kepada kami Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah Sayangi ayah bunda kami ya Allah Sayangi mereka seperti sayangnya mereka kepada kami Bahkan lebih dari itu ya Allah jika keduanya telah wafat, lapangkan kuburnya, Ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman-taman surga, Ya Allah.